Assalamualaikum Saudarluun Berita Malam Medisi hari ini Kamis 9 Agustus 2018 dibacakan Ardiansyah. Pembangunan rumah korban gempa di Kutapang Wadi protes warga, ada yang tiangnya miring. Remaja Ciamyang nekat gantung diri, isi percakapan WhatsApp jadi petunjuk bagi polisi. Pengunjung keluhkan parkir sepeda motor di area PKL Rp5.000. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM. Berita malam ini juga bisa didengarkan di Radio City 94,4 FM Loksnawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takingon. Inilah berita dan laporan selengkapnya di Newsroom Seram BFM. Jadlun pembangunan rumah korban gempa bumi di Gampung Kutapangwa, Pidijaya, selain lamban, sebagian juga terkesan asal-asalan. Kesi Gampung Kutapangwa mengatakan ada rumah warga yang sedang dalam tahap pengerjaan selasa lalu. Salah satu tiangnya terpaksa dirobohkan karena berposisi miring. Beberapa warga lainnya menduga jika siap nanti sejumlah bangunan di desa tersebut tidak bertahan lama. Karena ada yang tidak digali pondasi dan pemasangan besi behel sangat sedikit. Melihat bangunan asal-asalan bahkan ada yang tidak memasang angker, pihaknya sebagai pimpinan gampung telah sering protes agar melaksanakan pekerjaan sesuai petunjuk. Namun semua itu hanya dianggap angin lalu. Malah kepada pemilik rumah di ultimatum agar tidak ada yang protes apalagi ingin tahu tentang hal-hal lain semisal material atau serapan dana-dana. Sudarlun sungguh tragis nasib seorang remaja berinisial ES dari Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh, Tamiang. Diduga gara-gara cemburu dengan pacarnya, tega mengakhiri hidup dengan seutas tali pinggang mengikat lehernya yang digantungkan di jendela kamar. Kasat reskrim Ibtu Dimas Adit Putranto mengatakan korban ditemukan meninggal dunia dengan posisi gantung diri di dalam kamar rumahnya. Kejadian ini pertama kali diketahui ibu kandung korban. Berdasarkan dari sejumlah keterangan lanjut kasat reskrim, korban nekat mengakhiri hidup akibat cemburu dengan pacarnya. Hal ini dibuktikan dari hasil percakapan korban melalui WhatsApp di handphone iPhone 4 milik korban dengan pacarnya berinisial MySansi. Darlun Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menegaskan bahwa tarif parkir di wilayah Kota Banda Aceh masih sama sesuai kanun nomor 4 tahun 2012 yaitu Rp1.000 untuk sepeda motor dan Rp2.000 untuk mobil. Hal itu ditegaskan di sehub terkait laporan pengunjung Pekan Kebudayaan Aceh 7 di Banda Aceh yang mengaku harus membayar parkir hingga 5 kali lipat dari biasanya atau Rp5.000 untuk sepeda motor. Seorang pengunjung PKA yang memarkirkan sepeda motornya di dekat anjungan Aceh Tengah di dalam arena PKA mengaku dimintai Rp5.000 oleh pemuda di lokasi itu seraya memberikan karcis berlogo PKA. Selain itu foto karcis parkir PKA Rp5.000 tersebut kini juga sudah tersebar di beberapa akun media sosial. Postingan itu pun mendulang banyak kecaman dari para netizen. Kepala Bidang Perpakiran Dishub Banda Aceh Akil Perdana yang dikonfirmasi mengaku tarif parkir Rp5000 untuk sepeda motor di arena PKA tersebut adalah ilegal. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Dalam lima orang yang tergabung dalam tim seleksi Komisioner KPUD Nia Selatan Sumatera Utara periode 2018-2023 diperiksa periksa Inspektorat KPURI kemarin. Pemeriksaan yang dilakukan di sebuah hotel di Jalan Balai Kota Medan ini buntut dari laporan dua peserta seleksi pengalaman Men Mendrova dan Samprianus Sihura. Keduanya mengatakan begitu banyak indikasi kecurangan yang mereka temukan. Di antaranya hilangnya berkas peserta setelah diserahkan kepada tim seleksi. Samprianus menambahkan kecurangan juga terlihat jelas dengan tidak tegasnya tim seleksi menjalankan regulasi rekrutmen. Dijelaskannya berdasarkan PKPU Nomor 13 2017, peserta seleksi tidak dibenarkan pasangan suami-istri. Namun faktanya dinyatakan lulus pemberkasan, bahkan ada yang berstatus PNS juga diluluskan. Di sebanyak 81 siswa luar biasa yang berasal dari 23 kabupaten kota se-aceh mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional Anak berkebutuhan khusus tingkat Provinsi Aceh. Lomba yang dibuka Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Syaridin, memperlombakan 6 cabang seni termasuk Musabakah, Tilawatil, Quran. Syahrudin dalam sambutannya yang sesekali diiringi bahasa isyarat yang berlaku di kalangan siswa berkebutuhan khusus itu mengatakan pihaknya sangat sayang, cinta dan peduli terhadap siswa SDLB, SMP dan SMA LB tersebut. Ia mengatakan di samping itu bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus juga diberikan kesempatan belajar di sekolah-sekolah umum sehingga mereka bisa belajar dan bermain bersama dengan anak-anak yang normal lainnya. Info Haji 2018 Sudarlun Bupati Aceh Jaya, T. Irfan T.B. melepas keberangkatan 47 jamaah calon haji kabupaten tersebut untuk melaksanakan ibadah haji 1439 Hijriah tahun 2018. Pelepasan ini dilakukan di Masjid Agung Aceh Jaya, Jabal Rahmah, kawasan Calang. Pemerintah Aceh Jaya juga memberikan uang tunai kepada para jamaah agar dapat dipergunakan di Tanah Suci. Uang yang diberikan berupa uang rial atau mata uang Arab Saudi. Sejarul Menteri Pariwisata Arif Yahya mengatakan sebanyak 6.000 wisatawan asing dievakuasi dari lokasi gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang terjadi minggu kemarin. Dijelaskan Arif awalnya dari data yang masuk di Kemenpar jumlah para wisatawan asing yang berada di Lombok sebanyak 1.000 orang. Namun setelah didata secara menyeluruh, jumlah itu kembali bertambah hingga mencapai 6.000 wisatawan asing. Ia mengatakan proses evakuasi dilakukan dengan dua tahap. Pada hari pertama pasca gempa, 3.000 wisatawan asing langsung dibawa. Sebelumnya bencana gempa dengan magnitude 7,7 mengguncang lombok Nusa Tenggara Barat pada minggu. Dari bencana itu diketahui 108 korban meninggal dunia dan 134 orang mengalami luka-luka. Ini serum sramitan yang permai berita malam Agustus 2018 berita BFM Anda dengarkan kembali pukul waktu Indonesia barat berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet follow di wasalam